Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa asuhabihi wa man wa'ala amma ba'd. Ayuhal ya khuwa, barikallahu faykum. Masuk kita pada halaman 13. Al-asma'ul mu'orobat wa ala ma du'i'robihah. Isim-isim mu'orob dan tanda-tanda perubahannya. telah kita melewati pada pelajaran yang telah lalu, bahwasanya yang dinamakan isim mu'rab adalah isim-isim yang mengalami perubahan pada akhirnya yang disebabkan oleh amil. Setelah kita mengetahui definisinya, maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari tanda-tanda perubahannya. Tanda-tanda perubahannya. Di antara isim-isim yang mu'rob adalah yang pertama isim mu'frod. Isim yang menunjukkan tunggal. Contohnya waladun. Tanda perubahannya atau tanda e'robnya adalah dhummah. Yaitu tanwin, yaitu dhummah pada akhir kata waladun. Ini ketika marfok. Ketika mansub, contohnya waladan. Tandanya adalah fathah. Yaitu fathah pada akhir kata waladan menjadi tanda e-robnya. Ketika majedur, contohnya waladin. Kasroh adalah sebagai tanda e-robnya. Kemudian yang kedua musanna, isim yang menunjukkan dua. Contohnya waladani. Dua anak laki-laki. Ketika marfu tanda perubahannya adalah alif. Ketika mansub contohnya waladaini. Tanda i'rabnya e atau tanda perubahannya adalah ya. Ketika majrur tanda i'rabnya e adalah ya yaitu contohnya waradaini. Kemudian isim maruf yang ketiga adalah jamak mudakar salim. Contohnya ketika marfu muslimuna. Tanda i'rabnya e adalah wawu. Ini ketika marfu yaitu wawu pada kata muslimuna. Ketika mansub contohnya muslimina. Maka tanda Eropnya adalah ya, yaitu ya pada kata muslimina. Kemudian ketika majlur, contohnya muslimina, maka tanda Eropnya adalah ya. Kemudian yang keempat, jama' Manas, salim. Itu isim yang menunjukkan lebih dari dua, yaitu untuk wanita atau untuk perempuan. Contohnya muslimatun, ketika marfu, tanda eropnya adalah lombah. Ketika mansub, contohnya muslimatin, maka tanda eropnya adalah kasroh. Ketika majrur, contohnya muslimatin, maka tanda eropnya adalah kasroh. Kemudian yang kelima, jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Contohnya ketika marfuq, Auladun, tanda e'arobnya Dhummah. Ketika mansub, contohnya Auladan, tanda e'arobnya Fathah. Ketika majlur, contohnya Auladin, tanda e'arobnya Kasroh. Yang keenam, Asma'ul Khamsah, yaitu isim-isim yang terbatas hanya lima. Contohnya Abuqa, ini ketika marfu. Tanda perubahannya adalah wawu. Ketika mansub, contohnya abaka, maka tanda perubahannya adalah alif. Ketika majur, abiga, tanda perubahannya dengan ya. Yang ketujuh, isim maksur, yaitu isim yang diakhiri alif lazimah. Contohnya alfata, ini ketika merfo, tanda eropnya adalah lemah yang tidak nampak ketika mansub contohnya alfata tanda i'rabnya fathah muqaddarah atau fathah yang tidak nampak ketika majrur contohnya alfata tanda i'rabnya kasrah yang tidak nampak jadi pada isim maksur marfu mansub dan majrur sama yaitu tidak diperlihatkan atau tidak nampak Kemudian yang kedelapan, isim mankus. Itu isim yang diakhir dengan ya lazimah. Contohnya al-Qobbi. Ketika marfuq, tanda e-arobnya adalah zommah yang tidak nampak. Ketika mansuk, dengan fathah yang nampak. Contohnya al-Qobiyah. Ketika majrur dengan kasrah muqad daroh. Contohnya al-Qobbi. Jadi pada isim manqus, yaitu fathah yang nampak. Ini ketika mansub. Ketika marfu, nommah muqadbarah. Ketika majur, kasrah muqadbarah. Kemudian yang terakhir adalah isim, atau ismulali layan sorif. Isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya, a isyatu. ini ketika marfu, tanda earobnya, adalah dommah. Ketika mansub, tanda perubahannya dengan fathah. Contohnya Aisyata. Ketika majrur dengan fathah yaitu contohnya Aisyatah. Ini adalah tanda-tanda e, perubahan pada isim muqrob. Jadi dihafal tentang tanda-tanda yang terjadi perubahan atau tanda-tanda perubahan yang terjadi pada isim uraq. Mudah-mudahan difahami. Barakallahu'alaikum Subhanakallahumma wa bihamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.